グラビスネス、カタクラティス、イトモンプニャプノティスヤン、キュバチカル、イプ、アバアバクラティスヤン、イニカルクラティス、アンダカバ、イニカティス、タピアンダハルス、イ ng ャジョン・ラス・キンパカ、パニア・タウニャン、ラルド・デビラン、There is no such thing as a free lunch.Tita アダマカンシアン、イヤン、クラティスヤン、サラルアンダハル チェジティプリシャスワットワインガティスパパパパビサムディアパタキンティプ a ティカンティプラカンティアタアパイエ。サイスレンチャランティモラロアブラパパイディキタカシカンパパアティアトアラドリコガティス。サイアティカパナプラチアイアサイヤキン。アテアウトンティプリシャスワットウエ。チェジパスティアティスワティアティングインタン。 Saya pernah dulu waktu masih a m a l y a n g lalu mengirimkan sebuah voucher gratis memasukkan nomor kartu kredit anda dengan hanya membayar satu dolar dapat buku wah tiada ya ternyata di bawah ada sebuah tulisan kecil bahwa anda bersedia mulai bulan berikutnya membeli buku yang dikirim dengan harga sembilan belas dolar w a d t u tidak terbaca itu ya memang ditulis boleh membatalkan setiap saat tapi membatalkannya nggak semudah itu ya. 私たちの人は、r ん k、so、masih tetap jalan ya ternyata sulit karena あ n れ a harus tahu when s o m e t h く。n g i s too good to be true usually it is not true kalau sesuatu itu あ e r l a l, ak, l、ah, u baik terlalu enak terlalu murah biasanya selalu ada sesuatu yang tidak benar di belakangnya Kita nah, harus wajar-wajar saja mengamati tentang kehidupan dan perjalanan dan penawaran apapun yang datang kepada kita. Kalau tiba-tiba ada seorang teman lama yang tidak pernah Anda temui tiba-tiba dan tepat, Tidak a n uang di sini, bunganya banyak 7% sebulan, tidak ada risiko. Hati-hati, biasanya itu penipuannya. Jadi saya yakin bahwa dalam setiap kegiatan kita berbisnis, Selalu ada harga yang harus kita bayar kalau kita ingin sukses. Dan kalau kita sadar akan hal itu, maka kita akan lebih jarang ditipu orang. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah d i s a n t o s o dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada w w w t a n a h d i s a n t o s o c o m atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah d i s a n t o s o Sukses selalu untuk Anda.